Video berita dan hiburan, hiburan. hiburan. hiburan. hiburan. hiburan. hiburan. hiburan. Mutiara sore semua. Kus Penyijuk hati menenang jiwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Mitra Kusumafem Dimanapun anda berada Senang sekali Di kesempatan sore hari ini Bisa kembali untuk menjumpai anda seperti biasa Motiara Sore hadir kembali dari pukul 17 hingga menjelang Mahathir Insya Allah nanti pada pukul 17.38 menit waktu Kusuma dan juga sekitarnya Dan seperti biasa Mitra di sini bisa bergabung bersama kami Bagi anda ingin bertanya silakan nanti kepada posta di 085-227-972121 Atau bisa juga di line telepon 081-126-12626 dan mitra juga bisa mendengarkan siaran kami yang pertama di seluruh Indonesia dengan menggunakan kartu fleksi. Silakan saja Anda hanya tinggal tekan bintang 55 bintang 430959 atau bisa juga dengan menggunakan internet di website-nya Kusuma www.kusumafm.com untuk kemudian Anda masuk di live streaming kami. Dan seperti biasa pula setiap hari Kamis sudah bersama Faiz sudah ada beliau Ustaz Nur Sodik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Allahu Akbar. Tu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan juga sudah bersama Faiz. Uh, beliau ada Pakai Nama Wi yang ikut bergabung bersama kami. Asalamualaikum, Pak Iya ya. dan seperti biasa bagi Anda yang ingin kirim SMS ataupun bertanya silakan seperti nomor Faiz tadi sebutkan 085227972121 untuk Anda yang bertanya kaitannya dengan masalah tauhid, Ustaz ya. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan bagi anda yang bertanya masalah lain Insya Allah kalau misalkan waktunya sempat Bisa dicoba oleh Ustadz Iya hmm. baik Ustadz sebagai pengantar kita di kesempatan sore hari ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi fatras samawati wal ard Wajangaladzulumati wal nur Summaladzina kafarubirubbihim yadilun Nahmaduhu wa nastanginu wa nastakhbiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Innal huda hudullah wa qurul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa wa sharul umur muhtasaduha wa kullu muhtasatin bita'atun wa kullu bita'adin dalalah wa kullu dalalah finnar Batu Kepada yang terhormat para alim ulama ajluddinhum warasatul anbiya, kepada yang terhormat Bapak Kyai Mas Faiz, juga pendengar radio Kusuma Kusuma S FM, para muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia yang saya hormati. Rahmat dan salamnya Allah semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh ilmu ini Kepada kaum muslimin muslimat yang dirutui oleh Allah Pada pertemuan kami kemarin telah membahas Dalam pertemuan ini kami mau membahas tentang Syafangat wal janatu wal khulut warru'yatu lillahi ta'ala fil janatih jadi yang namanya syafangat itu memang syafangat ada yang langsung dari Allah, ada yang langsung dari Rasulullah SAW, ada yang dari beberapa ulama atau beberapa wali atau pada malaikat atau ambia. Jadi yang paling besar adalah syafangatnya Allah yaitu memberi ampunan yang namanya syafangat itu adalah pertolongan pertolongan dengan memberi pengampunan terhadap seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian menetapkan di dalam hatinya yaitu seorang utusan kalau sekarang berarti kita itu meyakinkan bahwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah Apakah yang masuk dalam surga itu Umatnya Nabi Muhammad Dan yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tetap Siapa saja Baik umat Nasrani atau umat Yahudi Pada waktu zamannya Dia itu meyakinkan bahwa La ilaha illallah Kemudian menetapkan di dalam hatinya Isa Rasulullah Atau pada waktu Yahudi Mengucapkan la ilaha illallah Kemudian beriman kepada nabinya seperti Nabi Musa dia itu tetap dakhalal jannah tapi apabila untuk zaman sekarang meyakinkan la ilaha illallah kemudian menetapkan di dalam hati seorang rasul tapi rasulnya itu bukan Muhammad Rasulullah berarti sama dengan kita itu tidak meyakinkan di dalam hati seorang rasul yang terakhir lah syafangat <tuh> syafangat Allah yang paling besar adalah e, memasukkan ke dalam sorga seseorang yang membacakan kalimat la ilaha illallah kemudian menetapkan di dalam hatinya seorang utusan yaitu Muhammadur Rasulullah walaupun dia itu tidak beramal sama sekali di sini disebutkan laulam ya khairon kotu jadi Allah benar-benar paring kenugrahan terhadap orang tersebut bingadami duhu linar kelawan tidak masuk dalam neraka sama sekali nah ini menunjukkan bahwa seseorang yang masuk ke dalam sorga itu bisa sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Maksudnya tidak nyicipi neraka sama sekali itu bisa. Karena dengan syafaatnya Allah. Karena ya innallaha laquli syai'in qadir. Kuasa saja Allah memasukkan ke dalam surga seseorang yang eh, di sini tidak beramal sama sekali tapi dia itu meyakinkan bahwa la ilaha illallah kemudian di dalam hati menetapkan seorang putusan. Terus yang kedua syafangat, yaitu syafangat Rasulullah SAW. Ini juga termasuk syafangat yang paling agung <tuh> setelah Allah, yaitu memasukkan terhadap golongan ke dalam sorga. Di sini bihweri hisabin, bihweri si hisabin di sini berarti tidak terhitung atau tidak dihitung amal baik dan amal jeleknya sama sekali baik dibangkitkan dalam kubur kemudian langsung udhul wiljannah berarti begitu bangkit dalam kubur kemudian udhul wiljannah langsung masuk terdalam ke dalam sorga bihuri hisabin nah ini juga termasuk syafaat yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian syafangat yang luar biasa lagi dari Rasulullah adalah Memasukkan ke dalam surga Orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman Masuk ke dalam neraka Misalnya setelah dihisap dia itu amal baik dan jeleknya justru malah banyak jeleknya Atau di situ sudah terbagi golongan ashabul simal wa ashabul yamin, ashabul yamin humul faizun wa ashabul simal humul khosirun, itu golongan orang-orang yang beruntung dan golongan orang-orang yang tidak beruntung. Nah ini juga syafaatnya Rasulullah juga bisa saja memasukkan seseorang ke dalam. Surga, walaupun orang tersebut Sudah diputusi adalah Masuk ke dalam neraka Maka dia itu benar-benar Tidak jadi masuk neraka Kemudian langsung Masuk ke dalam sorga Makanya Kita itu sebagai umat muslim Itu memang Benar-benar harus Belajar mencintai Terhadap Rasulullah SAW karena dengan kita itu mencintai terhadap Rasulullah SAW mudah kita itu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Lha nah, cara mencintai Rasulullah sih gimana? Ya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah dan kita itu juga memperbanyak terhadap membaca solawat. Nah, ini termasuk Solawat itu mempermudah kita itu menjadikan kita itu diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quranul Karim itu disebutkan Inna Allah wa Malakatahuu Sulunnalal Nabi ya Ayuhalatina Amanusulunnalaiwaslimu taslima. Sesungguhnya Allah dan beberapa malaikatnya Allah itu memberikan solawat terhadap Nabi kita yaitu Rasulullah SAW. Maka Hei orang-orang yang beriman bersolawatlah engkau Dan di hadis-hadis itu banyak sekali yang menerangkan bahwa Man sholah alaiya min umati katabatlau ngasyarutah hasanatin Wa mahyat anhu ngasyaruh sayyiatin Barang siapa yang bermbaca sholawat kepadaku dari umatku Maka malaikat itu akan mencatat sepuluh akan mencatat sepuluh kebaikan dan menghapus terhadap Sepuluh kejelekan Terus hadis lain yang menerangkan bahwa Mangkola hinayas maul adan wal ikomah Barang siapa yang mengucapkan tatkala Di antara Tadkala mendengar adan dan ikomat Kemudian itu mengucapkan bala Allahumma rubbaha di da'wati tamah Wasolatil Qaimaati Shaydana Muhammadan al-Wasilat wal-Fadila, besharf wadrtatrufiyahu bhasu mukamahmudan ma al-Timatah. Inna kalatu khlifil mingat. Maka dia itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Itu faidah faidah daripada kita itu membaca solat. Dan kita itu melihat dari karangan dari imam. Sayyid Muhammad al maqi Di dalam kitabnya Khosoh isu umatil muhammadiyah Beberapa kekhususannya Dari umatnya Nabi Muhammad SAW Di situ menerangkan Beberapa Fadilah atau faedah-faedah Daripada kita itu Membaca sholawat Ini sebagian karena ini banyak sekali Jadi saya itu tidak akan membaca semuanya Satu adalah Melaksanakan perintah Allah Meraksanakan Perintahnya Allah Karena kita itu memang benar-benar Disyaringatkan atau diperintahkan Di dalam Al-Quran kita itu Supaya untuk Membacakan salawat terhadap Rasulullah SAW Inna allaha wa malaikatau yusollu na'ala nabi Ya Ayyuh Alla Dina Amanu Solawangalehi Wasallimu Taslima. Kemudian yang kedua adalah meniru Allah dalam solawat kepada Nabi. Jadi kita itu membaca solawat berarti meniru Allah dalam solawat kepada Nabi. Cuma bedanya solawatnya kita adalah mendoakan dan permohonan. Loh, kenapa kita itu mendoakan apa Nabi Muhammad itu belum selamat? Ya sudah selamat jelas. Karena di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan Innā fataḥnā lakafatan mubīnah liyaghfirallāhu mā takunta min dambik wa mā ta'akhkhar wa yutimma ni'matū wa yahdīka aṣ-ṣirāṭa Jadi, ya supaya kita itu mendoakan bahwa dia itu derajatnya tambah-tambah terus atau derajatnya tinggi-tinggi terus. Adapun selawatnya Allah itu kalau di sini diterangkan bukannya membaca Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad itu bukanlah selawatnya Allah kepada Rasulullah itu adalah eh, memuji terhadap Rasulullah tentang kemuliaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam terus yang ketiga adalah faedah daripada sholawat adalah meniru pekerjaan malaikat karena di dalam Al-Quran tadi kan sudah disebutkan inna alloha wa Malaikatahu tahu yusollu na'ala nabi jadi kita membaca sholawat itu termasuk meniru pekerjaan malaikat berarti malaikat ada yang dikir ada yang membaca sholawat terus bila kita membaca sholawat berarti meniru terhadap apa yang dikirkan oleh malaikah, yaitu membaca sholawat terus yang keempat adalah faedah daripada sholawat adalah mendapat imbalan 10 sholawat dari Allah untuk satu sholawat, maksudnya apabila kita itu membaca satu sholawat Berarti nanti sama Allah Diimbali atau dibalas Sepuluh sholawat Itulah kehebatan Kehebatan sholawat Terus yang kelima Allah akan Menambah sepuluh derajat Ini di sisi Allah Kita itu akan tambah Tadkala kita itu membaca satu sholawat Berarti derajatnya Kita itu tambah sepuluh Di sisi Allah Terus yang keenam dan ketujuh adalah Kita itu ditulis 10 kebaikan Terus dihapus 10 kejelekan Atau 10 dosa <tuh> Terus yang kedelapan adalah Termasuk fadilah daripada solawat adalah Penyebab terkabulnya doa Tatkala kita yang mendoakan sudah bertahun-tahun doanya tidak eh, dikabulkan Bahkan dua tahun, bahkan tiga tahun Itu kok tidak dikabulkan Padahal di dalam Al-Quran Apa Allah tidak mendengar, apa Allah Gimana kok tidak dikabul kabulkan Ya kemungkinan doa tersebut belum dibacakan sholawat Karena yang sholawat katanya kalau doa itu belum dibacakan sholawat itu doa berarti masih menggantung di dalam arsh kecuali tatkala dibacakan sholawat Adapun doa dikabulkan langsung atau tidak langsung sih itu tergantung kepada orangnya atau tergantung kepada Allah ini baiknya langsung dikabulkan kalau golongan kita ya, ya biasanya ya Tunggu lah mungkin satu bulan atau dua, dua bulan Atau bahkan kemungkinan di dalam dunianya eh, Dia itu minta doa supaya kaya Nilalah di pari miskin terus Ya kemungkinan dibalasnya itu nanti di akhirat Nilalah dia itu eh, Dimasukkan ke dalam surga Dengan secara cepat Nanti dalam Pertemuan yang akan datang itu Mau dibahas tentang keutamaan Keutamaan orang yang fakir atau orang yang miskin Daripada orang yang kaya Itu termasuk Salawat adalah penyebab tergabulnya doa Terus yang kesembilan adalah Bisa mendapatkan syafaat Rasul Tadi kan sudah disebutkan Bahwa apabila kita itu bersalawat Kita itu termasuk berarti Mencintai terhadap Rasulullah Kemudian gampang kita itu mendapat syafaatnya terhadap Rasul. Yang namanya selawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walaupun berjanjian itu ya termasuk berjanjian itu juga termasuk baik walaupun ada sebagian golongan yang tidak memperbolehkan. Yaitu ya silakan saja yang tidak memperbolehkan tapi yang jelas berjanjian itu kan isinya sholawat, terus isinya juga doa-doa terus eh, dalam kita berjanjian juga berkumpulnya sesama muslim atau silaturahim itu semuanya sudah jelas-jelas baik bukan semua yang gulung muktis itu bid'gah itu bukan Masalah-masalah kayak itu Atau fitnah ya gampang besok dibahas Dalam pertemuan yang akan datang Terus Yang sepuluh adalah e, Faedah daripada kita itu Membaca sholawat adalah Penyebab diampunianya Dosa Jadi kita kalau membaca Sholawat Itu termasuk menyebabkan Kita itu dosanya itu Diampuni oleh Allah Baik yang menjalankan dosa besar dosa kecil yang namanya di Indonesia itu memang gak ada kisos yang ada, yang ada ya cuman itu paling-paling di benjara sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahwa apabila di dalam dunia itu tidak dikisos kemudian nanti di akhirat akan dikisos tapi gampang saja nanti kalau ditanya oleh Allah ya karena di Indonesia itu benar-benar tidak ada kisos. Ya ini juga menyebabkan kita itu diampuni kemungkinan di Indonesia kemungkinan di dalam dunia itu tidak dikisos dan di dalam akhirat juga tidak dikisos. Makanya kita itu banyak-banyak beristighfar bagi orang-orang yang menjalankan dosa besar, kemudian memperbanyak terhadap Salawat, karena supaya kita itu bisa diberi syafaat oleh Rasulullah SAW Yang ke kesebelas adalah faedah daripada membaca solawat adalah Penyebab tercapainya cita-cita Cita-citanya cita kita itu mempunyai anak yang soleh dan solehah Nah ini kan termasuk cita-cita jadi kita itu selalu memperbanyak Solawat Kemudian mau bangun malam Solat tahajud Solat hajat Terus ditutup dengan witir, Kemudian berdoa Atau solat duha Atau sering membaca Al-Quran Nah ini kemungkinan besar Kita itu Bercita-cita menjadi anak Menjadi mempunyai anak yang soleh Itu bisa dikabulkan karena ya memang untuk menghadapi zaman sekarang itu orang tuanya itu harus benar-benar prihatin kalau cuman perintah-perintah doang sana ngaji, ke kiai wah, repot kalau kayak gitu memang orang tuanya itu harus benar-benar prihatin karena persyaratan yang mencetak anak yang soleh ya harusnya orang tuanya ya, ya setidak-tidaknya ya harus soleh Terus yang kedua yang ke dua belas adalah Faedah daripada membaca solawat adalah penyebab dekatnya seseorang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Jadi dilalah lah, karena kita itu sering membacakan solawat di dalam hari kiamat nanti akan dekat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga belas adalah penyebab ter tercapainya semua hajat kita mau hajat apa? Makanya banyak sekali kalau kita itu sowan kepada kyai, paling-paling jawabannya ya kayak itu perbanyaklah selawat. Ya karena ini termasuk penyebab tercapainya semua hajat. Mau hajat minta apalah? Minta punya motor atau minta punya mobil atau minta punya rumah bagus. Maka kita itu memperbanyak sholawat Bisa menyebabkan kita itu tercapai semua hajatnya Terus yang keempat belas adalah Sebagai zakat yang membersihkan hati dan jiwa Jadi kita itu membaca sholawat Sama saja dengan kita itu zakat terhadap hati dan jiwa kita Terus yang kelima belas adalah Penyebab sampainya berita gembira masuk sorga bagi seorang hamba sebelum mati dan inilah lah, penyebab sampainya berita gembira masuk sorga bagi seorang hamba sebelum mati terus yang ke-16 adalah penyebab seorang hamba selamat dari dahsyatnya hari kiamat Tatkala bumi digonjang ganjingkan karena kita itu seseorang yang membaca selawat walaupun itu cuman kiamat-kiamat suhro dilalah diselamatkan dari dahsyatnya apalagi kalau dahsyatnya hari kiamat terus yang ke-17 adalah mendapat jawaban atau balasan langsung dari rasul ini di sini disebutkan kayak gitu jadi mendapat jawaban atau balasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terus yang ke delapan belas adalah sebagai obat lupa. Jadi seseorang yang membaca solawat anu kelalenan, wo sering solawat dilalah ada timbunan kelalenan. Utawa mau ndelayak kenopok, terus memperbanyak solawat hingga apa yang telah hilang bisa ditemukan. Terus yang ke sembilan belas adalah pensuci untuk majlis karena orang datang ke majlis lalu membaca selawat maka ketika pulang dia membawa keberuntungan dan selamat dari kerugian di akhirat jadi tatkala kita itu di majlis membaca selawat dahulu kemudian kita itu setelah pulang nilalah kita itu membawa keberuntungan dan selamat dari kerugian Baik kerugian di dalam dunia Ataupun di dalam akhirat Terus yang kedua puluh adalah Untuk menghilangkan kefakiran Menghilangkan kefakiran Jadi menghilangkan fakir Fakirnya orang yang mencari harta Ya inilah lah Hartanya itu eh, Tidak sulit mencuri, mencarinya Ya kefakirannya kalau orang yang mencari ilmunya dilalah diparangi gampang karena kita itu sering membaca selawat. maka dari itu kita itu sering-sering dalam membaca selawat karena faedah daripada selawat itu sangat-sangat luar biasa. Semoga Mas Waiis mengaji Iya dan Mitra Kusuma itu tadi sebagai pengantar kita di kesempatan sore hari ini bagi anda yang sudah kirim SMS terima kasih nanti insyaallah kalau misalkan waktu masih sempat akan kami bahas dan juga beberapa SMS kemarin yang belum sempat kami bahas di sini dan kami masih akan kembali lagi setelah ceda berikut ini jangan kemana-mana tetap setia di 959 lima Kusuma FM di Mutiara Sore.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 Ia ya, dan kami kembali lagi untuk menemani anda semuanya Dan terima kasih atas kesetiaannya Terima kasih juga untuk anda yang sudah kirim SMS Nanti akan kami lanjutkan Dan beberapa SMS kemarin yang belum sempat kami jawab Silakan kepada Pak Ustadz dibahas dulu Iya Bismillahirrahmanirrahim Kepada pendengar radio Kusuma FM yang dirutuk oleh Allah Kemarin ada yang bertanya, apa semua umat Nabi Muhammad akan masuk neraka tanpa terkecuali? Jawabannya yang jelas adalah yang tepat adalah tidak semua orang itu akan masuk ke dalam neraka. Karena banyak sekali yang hadis-hadis yang menerangkan dakhul jannah bi hisabin. Dimasuk ke dalam surga tanpa hisab. Tembung tanpa hisab berarti tanpa Menghitung amal kebaikan dan amal kejelekan. Berarti langsung da'ulul jannah. Seperti orang-orang yang membacakan kalimat la ilaha illallah kemudian menetapkan di dalam hatinya seorang utusan itu juga langsung da'ulal jannah bi gadabi tuhul nar. Tanpa masuk ke dalam neraka sama sekali atau golongan-golongan di sini juga disebutkan ada tujuh ribu orang masuk ke dalam surga itu bihuri hisap itu berarti sangat-sangat luar biasa tapi ini dikhususkan yang namanya bihuri hisap itu dikhususkan oleh Allah atau oleh Nabi kita Muhammad SAW jadi para ulama para malaikat para ulia itu tidak bisa mengkhususkan orang langsung masuk ke dalam Surga pilih Rizab. Adapun ayat yang menerangkan bahwa wa imingkum illa wariduha kan ala robiyahat memaktia. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi memang di sini itu menerangkan bahwa tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Ini di dalam surat Maryam 71. Kemudian ayat uh, surat Maryam <tidak> kemudian itu summanunalladzina taquu wa nadzurudzalimina fiha tisya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan membiarkan orang-orang yang dolim di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Ini Maryam 72 <tuh> Bila tembung di sini Mingkum atau antum kulun atau ngangkum Memang ail jamik semuanya Semuanya <tuh> Jadi di sini tembung semua itu tidak kok oh semuanya baik ada yang dijabakan itu banyak sekali kata-kata orang Arab yang mengatakan antum memang antum di sini ada tumir mumfasil atau minkum tumir mutasil yang menunjukkan bahwa e, mutakar tapi padahal antum kulun mingkum ngangkum ini termasuk memasukkan terhadap Mu'anas juga karena yang namanya Mu'anas Farahul Mudhakar yang namanya Mu'anas wepang daripada laki-laki jadi walaupun di sini menyebutkan antum kulun mingkum ngangkum itu tetap memasukkan semuanya tapi tembung semuanya di sini kok enggak semuanya balik ada tetap ada yang dijabakan banyak orang-orang yang mengatakan bahwa semua kelas 1A misalkan bodoh semua itu tidak menunjukkan bahwa semuanya itu bodoh ya mungkin salah satu atau dua atau tiga itu ada yang pandai begitu juga Orang Arab banyak yang mengatakan bahwa Kulu Undonesi muhmafi Kata-kata orang Arab itu mengatakan bahwa Semua orang Indonesia adalah tidak mempunyai otak Itu sudah biasa kayak gitu Karena apa ya? Karena menilainya orang Indonesia itu Kalau di Arab Saudi itu Tidak pandai berbahasa Inggris Apalagi kalau supir dengan pembantu Tapi kalau orang Filipin di dalam Arab Saudi itu kebanyakan pandai terhadap bahasa Inggris, walaupun itu pembantu dan supir makanya kalau orang Arab Saudi itu membedakan terhadap orang Indonesia atau orang Filipina padahal wajahnya itu sama itu biasanya bertanya sama bahasa Inggris kalau tidak bisa menjawab dengan bahasa Inggris, oh berarti ini orang Indonesia makanya orang Saudi itu banyak yang mengatakan Indonesia Mukmafi". semua orang Indonesia itu tidak mempunyai otak Padahal ya banyak sekali orang yang Indonesia yang pandai Seperti di dalam Jadi lafal kulun pun itu Lihat-lihat terhadap kalamnya Apa yang sedang dibicarakan Tatkala lafal kulun Kulun nafsindai kotol maut Berarti Tiap-tiap manusia itu akan mati Kalau tiap-tiap manusia itu akan mati Ya jelas semuanya Kulun Tapi kalau Kullu muhtisatin bidngaton wa qulu bidngatin dolalah bukannya semua yang namanya bidngah itu dolalah itu tidak semua Memang Rasulullah itu mengatakan bahwa kullu muhtisatin bidngaton wa qulu bidngatin dolalah baik berarti tidak semuanya bidngah itu adalah dolalah Ya ada bidngah yang asana itu banyak sekali karena yang namanya bidngah bidngah itu juga sudah dilakukan oleh uh, sahabat-sahabat dan salafus saleh. Intinya intinya dari jawaban tersebut adalah tidak semua seseorang itu akan nyicipi terhadap neraka baik ada ke, balik ada golongan-golongan yang langsung uh, masuk ke dalam surga bi wiri hisab. Mungkin cuma itu jawabannya saya kira itu sudah mencukupi Iya dan saya sekali Pak Sudut tampaknya waktunya sudah habis Para klik iya. kita langsung masuk sebagai penutup kita silakan Iya terima kasih Yang namanya syafat itu memang bisa syafat langsung dari Allah Dan langsung dari Rasulullah SAW Dan langsung dari para ulama atau awliya atau malaikah atau ambiyah supaya kita itu mudah diberi syafaat oleh Allah dan oleh Rasulullah atau para ulama atau para ulia maka perbanyak-banyaklah kita itu untuk berzikir, beristighfar dan membacakan selawat. Kiranya cuma itu yang bisa kami sampaikan segala kesalahan mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah untuk mutiara sore kesehatan sore ini bersama Ustaz Tur Solidaritas dan dan akhirnya Faiz yang pertugas mengucapkan terima kasih semoga bermanfaat sekian dan wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.